Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star www.yufitstar.com Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa man wala Wa la hawla wa la illa billahi amma ba'd Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya. Terkait dengan niat dalam berpuasa, sesungguhnya Islam sudah mengajarkan satu tuntunan yang sangat mulia dalam seluruh ibadah termasuknya adalah ibadah berpuasa di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seluruh ibadah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali harus ada niat. Dan niat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah al-azm ala fi'li syaih yaitu keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu. Itulah yang disebut dengan niat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan tentang pentingnya niat. Beliau bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Dan segala sesuatu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Termasuk dalam ibadah tersebut adalah ibadah puasa. Sehingga puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus ada niat di dalamnya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menegaskan tentang pentingnya niat di dalam berpuasa dalam sebuah hadis dari Hafsah radhiyallahu anha beliau berkata sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yajum' asyan qabla al-fajr fala siyama lahu Barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa sebelum fajar maka orang tersebut tidak ada puasa baginya. Ini yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ada niat di dalamnya. Kecuali sudah diniatkan sebelum datangnya waktu subuh. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Termedi dan yang lainnya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang pentingnya niat, bahawa seorang yang berpuasa harus ada niat sebelum subuh. Para ulama pun menjelaskan tentang bagaimana niat tersebut, sebagaimana disebutkan tadi bahawa niat adalah keinginan yang besar dalam hati kita untuk mengerjakan sesuatu, itulah niat. Maka para ulama menjelaskan Bahwa niat Itu ketika Awal puasa Ketika awal masuk puasa Bisa seorang meniatkan Dari awalnya bahwa saya akan berpuasa Seluruh bulan Atau berpuasa Di semua bulan yang ada Yaitu di bulan Ramadan tersebut Selama satu bulan saya ingin berpuasa Ini niat awal Yang mencakup seluruh Hari-hari yang ada di bulan Ramadan Dan yang demikian diperbolehkan Pada setiap harinya kemudian seorang meniatkan lagi Sebelum masuk waktu fajar, waktu subuh Kemudian meniatkan kembali Maka yang demikian diperbolehkan Dan itu dianjurkan Namun apabila tidak cukup dengan niat yang pertama tadi Sebelum memasuki puasa yang pertama niat dengan satu bulan Ramadan penuh pengen berpuasa, maka itu cukup. Kecuali terputus di tengah jalan. Ternyata seorang sakit sehingga tidak bisa berpuasa dalam beberapa hari, maka harus niat kembali. Sehingga niat yang awal tadi tidak cukup untuk menjadikan itu sebagai niat untuk semuanya karena sudah terputus di tengah-tengah. Seorang yang mengadakan perjalanan, kemudian setelah pulang kembali Maka dia berpuasa kembali, maka harus dengan niatan kembali. Kemudian lafadz niat, ya terkait dengan lafadz niat. Sebagian orang mungkin meniatkan dengan lisannya, dengan ucapannya, ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan niat dengan dikeraskan kecuali dalam beberapa hal saja, seperti dalam pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh, itu Nabi melafatkan dengan suara yang jelas, suara yang keras selain dari itu maka niat ada di dalam hati kita sesuatu yang besar dalam hati kita untuk mengerjakan sesuatu itu disebut dengan dengan niat Sehingga apa yang sering kita lihat beberapa kaum muslimin yang mengucapkan niatnya ketika sholat termasuknya ketika berpuasa diniatkan dengan lafadz ya, yang jelas maka itu tidak ada contohnya dari nabi shallallahu alaihi wasallam sehingga kita meniatkan puasa di bulan Ramadhan cukup apa yang ada dalam hati kita dengan niatan yang kuat, dengan niatan yang besar, ingin mengerjakan sesuatu, maka itu sudah dianggap cukup sebagai niat dan itu menjadikan puasa kita di bulan Ramadhan puasa yang sah, puasa yang diterima insyaAllah oleh Allah subhanahu wa taala. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen.